But I can tell why. aku harus nunggu yuk diakket papaku berapa lama nggak pasti kau masih menunggu aku heh gue bilangin ya lo nggak pantas sama radit gue yang pantas ngerti lo ngomong sama tangan I'm not the one